Kembali Tim Cimat punya cerita dengan judul Kisah Misteri di Balik Bencana Kiriman Arif Basuki, Surabaya Kami mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya terhadap korban bencana alam baik yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan gempa serta tsunami di Donggala, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Peristiwa ini seolah menjadi peringatan bagi kita dan senantiasa mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa Berbicara tentang bencana gempa dan tsunami, pastinya akan menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi para korban. Untuk itu, kita diharapkan dapat membantu meringankan beban mereka dengan bantuan baik berupa materi maupun doa. Perkenalkan, nama saya Arief Basuki dari Wonokromo, Surabaya. Saya akan menceritakan pengalaman misteri saat melakukan peliputan pasca peristiwa gempa dan tsunami di Aceh beberapa tahun silam. Inilah cerita selengkapnya. 6 Desember 2004 terjadi gempa dasar sekitar 100 km dari pantai Sumatera gempa yang terjadi pada pukul 7.59 pagi itu berkekuatan 9,3 skala Richter dan mengakibatkan gelombang tsunami Provinsi Aceh di utara Pulau Sumatera adalah kawasan terparah yang dilanda tsunami dengan menelan ratusan ribu korban jiwa Efek dari gempa ini juga dirasakan di berbagai negara, seperti Thailand, Sri Lanka, dan India. Saat itu saya berprofesi sebagai fotografer untuk media cetak di Surabaya. Saya berangkat dari Surabaya ke Medan dengan mengendarai pesawat. Setelah berada di Medan, saya benar-benar kesulitan untuk mencari kendaraan menuju Lok Semawi. Banyak akses jalan yang menuju ke sana telah terputus oleh dahsyatnya gempa. Setelah melobi dan mencari informasi tentang sarana transportasi, akhirnya saya menyewa mobil minibus L300 beserta sopir. Waktu yang harus ditempuh dari kota Medan Gelok Semawi sekitar 12 jam, karena saat itu wilayah Aceh masih merupakan daerah operasi militer, maka kendaraan yang saya tumpangi kerap berhenti di setiap pos penjagaan militer untuk diperiksa kelengkapan dokumen dan surat-surat kendaraan. Awalnya petugas jaga kurang percaya dengan tujuan kami, dan akhirnya saya memastikan. Mohon maaf pak, saya reporter dan mau meliput situasi kota Banda Aceh yang dilaporkan terjadi bencana. Setelah melewati pergembatan kami diizinkan untuk masuk ke lokasi. Sesampainya di Lok Sumawi, saya segera menemui kerumunan warga untuk menanyakan kronologi kejadian yang baru saja terjadi. Ada air bah besar naik ke Banda Aceh Pak Banyak korban jiwa di sana Ujar salah satu warga Saat itu tidak ada yang dapat memastikan apa yang telah terjadi Jalur komunikasi terputus dan informasi yang didapatkan masih simpang siur Setelah mencatat jawaban dan mengambil gambar Saya bertemu dengan beberapa fotografer lain dari sejumlah media Yang tiba bersama rombongan kasat PNP saya segera berbincang dengan sesama rekan reporter dan sepakat untuk mengajak beberapa fotografer untuk ikut bersama mobil yang saya sewa. Kami segera melanjutkan perjalanan menuju kota Banda Aceh. Desember 2004, dua hari pasca kejadian kemban tsunami, kami tiba di Kota Banda Aceh saat subuh. Saya benar-benar merinding saat menyaksikan apa yang terjadi di hadapan saya. Begitu juga para reporter lain. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itulah kalimat yang saya ucapkan saat kala melihat mayat-mayat berkelimbanan dalam kondisi yang memilukan di berbagai tempat. Hati saya terasa remuk. Sungguh ini benar-benar pencana -benar yang dahsyat. Mobil yang kami naiki berjalan pelan menyisir jalanan. Saat matahari mulai beranjak tinggi di situ saya merasa shock ketika mendapati begitu banyak mayat yang terletak di pinggir jalan di dalam mobil. Di atas pohon, bahkan ada beberapa mayat yang menjadi santapan anjing-anjing liar. Saya abadikan gambar getir dan tragis itu lewat lensa kamera, sambil air mata membasahi pipi. Saya memberikan pengarahan kepada para reporter lain untuk melakukan liputan dan pengambilan gambar seperlunya, sesuai dengan kebutuhan laporan. Banyak kawan-kawan reporter yang seakan tak kuat menyaksikan kondisi pasca bencana. Walaupun demikian kami harus profesional dalam mengabarkan kejadian kepada pemirsa dan pembaca berita Kami berhenti sekitar 200 meter dari masjid raya Maitur Rahman, Banda Aceh Di sana saya mendapati begitu banyak warga yang selamat dari terjangan tsunami Tampak tertidur bersama mayat-mayat yang ada di dalam masjid Saya juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi di dalam masjid Sungguh besar kuasa Allah Fondasi bangunan ini masih tampak kokoh Dan dapat menampung orang-orang yang menyelamatkan diri Karena keterbatasan segala sesuatunya Terutama dalam hal jaringan internet Untuk mengirimkan laporan dan foto-foto Yang kami ambil di Banda Aceh Selama beberapa hari saya dan reporter lain terpaksa harus pulak bali Loksemawi Banda Aceh guna melakukan tugas peliputan pemotretan kondisi dan mengirimkan hasilnya dari Loksemawi. Adal saat itu perjalanan dari Loksemawi ke Banda Aceh memakan waktu enam jam. Baru setelah lima hari, Beberapa jasa provider membuka pemancar garura di kantor gubernur, sehingga memudahkan saya untuk mengirim berita dan foto ke kantor redaksi. Bantuan mulai masuk dari medan sekitar hari keempat, pasca bencana. Masyarakat sekitar Aceh mungkin baru benar-benar mengetahui bencana tsunami, karena keterbatasan informasi yang ada. Saat itu saya tengah meriput prosesi penguburan massal di daerah ulili. Lubang besar seluas 50 meter persegi dibuat untuk mengubur mayat-mayat yang sudah mulai membusuk. Prosesi penguburan massal itu dilakukan dengan ala kadarnya, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan secara formal penguburan dengan mayat yang berjumlah ribuan. Mayat-mayat yang jumlahnya sangat banyak itu langsung dimasukkan begitu saja ke lubang, dengan kondisi pakaian bahkan perhiasan lengkap seperti saat meninggalnya. Saat itulah saya mencoba turun sedikit ke arah lubang untuk mengambil gambar deretan mayat yang sudah siap diurut tanah. Karena sedikit terpleset, akhirnya saya tidak sengaja menginjak rambut dari seorang mayat perempuan hingga rambut-rambut tersebut mengelupas dan terlepas dari batok kepalanya. Hari ke-8 saya menyudahi kegiatan peliputan di Banda Aceh dan pulang kembali ke Surabaya. Sesampainya saya di Surabaya saya mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Suatu malam saat tidur saya didatangi oleh sosok wanita berambut panjang acak-acakan dengan wajah pucat menyeramkan dan baju compang-camping mendatangi saya. Dia terlihat sedih dan berkata, "Tolong, tolong" Saya begitu ketakutan dan tersadar kemudian, tidak hanya itu, pada kondisi tertentu terkadang wanita ini sering menampakkan diri, penampakan sering saya rasakan baik di kantor saat lembur malam, bahkan di rumah, berulang kali hantu wanita itu selalu menyampaikan kata yang sama, selalu minta tolong kepada saya, Akhirnya saya sempat merasa stres, bahkan sempat merasakan keranjian minum-minuman keras sebagai pelarian dari teror wanita menyeramkan itu. Semakin tidak tahan dengan apa yang saya rasakan akhirnya, saya menghubungi seorang teman yang memiliki pengetahuan terhadap hal-hal koib. Dia bertanya. Duh, Prit, saya tidak menanggung apa? Kok aku roh? ono wong widok nganggu kambiran compang-camping ngetut mawakmu awalnya saya kaget dan menceritakan bahwa setelah melakukan liputan ke Aceh saya kerap mengalami kejadian aneh dan diperlihatkan penampakan perempuan menyeramkan teman saya membantu untuk melakukan mediasi kepada makhluk alis wanita itu dan akhirnya diketahui bahwa wanita itu mengikuti saya untuk meminta bantuan menghubungi keluarganya yang masih hidup Karena saya tidak mengerti apa-apa, maka terjadi benturan energi sehingga pikiran saya jadi kacau dan keranjingan minuman keras. Saya akhirnya ingat, sosok wanita itu persis seperti jasad yang tidak sengaja saya injak rambutnya pada saat pemakaman masal korban gempa dan tsunami di Aceh. Setelah saya mendoakan arwah wanita itu, saya segera mengabari keluarga yang masih hidup sesuai dengan yang disampaikannya. Syukurlah setelah itu saya tidak lagi ditemui oleh sosok wanita itu. Pengalaman ini sekaligus mengajarkan saya untuk berhati-hati dalam menyikapi kejadian bencana alam. Itulah cerita singkat saya mengenai bencana alam yang terjadi saat di Aceh 2004 silam. Salam Cimatres, salam misteri. Amin.